Anda, semakin malam kita semakin semangat bergoyang Bersama Diana Ria Juga ARS Untuk Anda dikasih yang rancang Ambarawa Arlija Putri Atei Kita kemar-war lagi Adéllar! Rang ratu ku Apa kabar, Mas? Gimana puasanya? Polong, A.B. <guluh> Pinter. Podo, ya, Mas, ya. Podo. <guluh> Oke. Okay. Berarti semangat, dong, ya. Semangat goyang lagi. Gak kedinginan. Dingin. Oh Enggak, yang penting goyang. Kita kayak namai bareng-bareng lagi. Spesial buat IMC juga.